radan qulabil ladan wa qayyidil fala hadialah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd rahimani wa kita lanjutkan pembahasan tentang tata cara Salat yang benar Atau tata cara salat Rasulullah s.a.w Pada pertemuan yang lalu Kita telah membahas poin yang ketiga Yaitu dimana ketika kita ingin salat Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah Maka kita mengambil sutroh yaitu pembatas yang kita jadikan atau kita letakkan di depan kita untuk membatasi orang yang lewat na'am agar orang-orang tidak lewat di hadapan kita. Aiyolahal kiram rahimani warahimukumullah dibahas juga pada kesempatan yang lalu seberapa tinggi ukuran sutroh dimana para ulama berbeda pendapat tentang masalah tersebut tinggi ukuran sutroh ada yang mengatakan dirok satu hasta ada yang mengatakan dirok masih ber satu hasta tambah satu jengkal ada yang mengatakan seper tiga hasta ada yang mengatakan pendapat yang lain Allah alam biswas untuk keluar dari perbedaan pendapat sudah seyoknya kita untuk mengambil sutroh ketika sholat yang paling tinggi Kalau bisa mendekat ke tembok, ke tembok Atau ke tiang Atau mengambil sutroh yang paling tinggi Untuk terlepas dari perbedaan pendapat Anak pribadi cenderung kepada pendapat satu astag Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya Poin yang keempat Tata cara sholat Kita sudah membahas yang pertama Yaitu Nah yang pertama memhadap kiblat kita sudah bahas kedua berdiri ketiga mengambil sutrah yang keempat an-niyat yaitu niat yaitu an-niyah niat secara bahasa adalah al-kostu. Adapun secara syar'i al-azmu al-filil ibadah al-filil ibadati takut takar ruban inallah. Niat secara syar'i adalah tekad kehendak untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini niat. Dan niat dan niat tempatnya di hati. Para ulama sepakat niat itu tempatnya di hati. Jadi tidak perlu untuk diucapkan. Ayatul Kursi Rom, rahimahni warahimukumullah. Niat adalah syarat sahnya solat. Niat adalah syarat sahnya solat. Berdasarkan Al Quran, Sunnah dan Ijma. Di antaranya dari Al Quran, Allah Subhanahuwataala berfirman, Wa maumiru illa liyakbudillaha mukhrisina lahud bin. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ini dalil dari Al-Quran, dari sekian banyak dalil disyaratkan ibadah solat dan ibadah-ibadah yang lainnya niat. Kemudian dari dari hadis, dari sekian banyak hadis diantaranya. Rasulullah s.a.w. bersabda Innama al-a'malu bin niyat Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niat. Ini dalil dari hadis. Adapun perkataan ijma' atau adanya ijma' Berkata al-imam ibnul al mungbir rahimallah Ajma'u Kullu man nahfadu min ahlil ilmi Ala anna salata la tujzi'u binniyah. Para ulama ijma'u, telah sepakat kullu man kullu telah sepakat dari orang-orang yang kami hafal darinya, dari para ulama yang kami hafal darinya bahwasanya salat itu tidak sah kecuali dengan niat. Ini dalil bahwasannya dari ijma, sholat atau apa niat merupakan syarat sah sholat. Ayatul Kiram rahimani wa di sana ada permasalahan intiqalat-intiqalat at-intiqalatun intiqalat, intiqalat, berpindah dari niat satu ke niat berikutnya berpindah dari niat satu ke niat berikutnya apakah barahallakum eh, hukum terkait dengan masalah ini yang pertama intiqalu min fardin ila fard Seseorang berpindah niatnya dari sholat wajib kepada sholat wajib yang lainnya. Seseorang berpindah niatnya dari sholat wajib kepada sholat wajib lainnya. As-sahi anna nasallatub jilu. Allah wa alamis sholab. Uh, literatur yang anda baca berpendapat bahwasanya yang seperti ini sholatnya batal. Yang seperti ini sholatnya bata dia. Allahu Akbar Dia sholat niat asar misalnya Dia sholat niat duhur Kemudian dia pindah niatnya Karena mungkin dia musafir Atau yang lainnya lah Naam pindah Kepada niat yang lainnya gitu Sholat asar misalnya Maka yang seperti ini Berpindahnya dari Berpindah niatnya Dari niat yang wajib kepada Salat wajib yang lainnya maka tidak sah. Kemudian keadaan yang kedua intikalu min fardin ilana pili wal aqs seseorang berpindah niatnya dari salat wajib kepada salat sunnah atau sebaliknya salat sunnah kepada salat wajib yang seperti ini wabillah alaminsab pendapat yang terpilih pun tidak sah. Jadi nggak boleh seseorang ketika dia berniat sholat, kemudian pindah kepada niat sholat yang lain baik wajib ke wajib wajib ke sunnah, sunnah ke wajib itu terkait dengan permasalahan niat, poin yang keempat kemudian ayol ikhwat al-kiram rahimani wa rahimukumullah kita masuk pada pembahasan yang berikutnya poin yang kelima takbiratul ihram. setelah menghadap kiblat berdiri mengambil sutra niat yang kelima adalah takbiratul ikhram yaitu seseorang mengangkat tangannya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar itu takbiratul ikhram takbiratul ikhram merupakan rukun dari rukun sholat jika tidak dikerjakan maka tidak sah salatnya Dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha menuturkan Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftahu sholata bitakbiri wal qiraatu bilhamdillah bilhamdillahirabbil alamin rawahu Muslim Dari Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan Rasulullah s.a.w. membuka salat Dengan takbiratul ikhram Dan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Ini dalil Bahwasannya ketika Rasulullah hendak memulai salat Beliau mengucapkan takbiratul ikhram Dalil yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam suihnya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, "Idakum ta'ala salati faqabir. Jika engkau hendak solat maka bertakbirlah." Ini dalil Barahulah Pikum terkait dengan takbir atau ikrar. Ayyalihu al-kiram, rahimani Sekarang ada permasalahan ketika seseorang sholat dia mendapati imam sedang ruku misalnya, atau imam sedang sujud atau imam sedang duduk tasyahud awal atau yang lainnya apa yang harus dia lakukan anda, sampai, uh, anda bawakan perkataan Syekh ibn Basur rahimallah idha daqal al muslimul masjida wal imamu rakiun Fa'innahu yasra'ulahu al-dhukul ma'ahu fi dzalik mukabiran takbiratayni. Kata Imam Ibn Basrahimah Apabila seorang Muslim masuk ke dalam masjid dan dia mendapati Imam dalam keadaan ruku. Maka disariatkan baginya untuk masuk mengikuti imam. Hal itu dengan mengucapkan dua kali takbir. Takbiratul ula lil-ihram. Takbir yang pertama untuk takbiratul ikhram. Permuraan dalam sholat Allahu Akbar. Wahuwa wakifun. Sedangkan dia berada pada posisi berdiri. Masuk masjid mendapatkan imam ruku maka dia harus mengikuti imam takbir Allahu Akbar dalam keadaan berdiri ini takbir yang pertama untuk tahlil atau ikhrom wasaniatu lir dan takbir yang kedua untuk dia mau ruku indal indal indal indahinaihi indahinaihi lir ruku ketika dia hendak mau turun atau merundukkan badannya ketika mau rukun. <coughs> Itu ayat lakut kiram rahimani wa Kemudian, Kalau kita sudah mengetahui, Bahwasannya takbiratul ihram adalah rukun dari rukun sholat. Takbiratul ihram adalah rukun dari rukun sholat, Yang tidak sah sholat, Jika tidak seseorang meninggalkan hal ini. Kemudian apa hukum takbiratul intiqol Apa hukumnya takbir intiqol Itu takbir yang diucapkan oleh seseorang dari satu, apa, dari satu rukun ke rukun yang berikutnya Dia mau ruku dia mengucapkan Allahu Akbar Mau sujud dari berdiri dia mengucapkan Allahu Akbar Bangun dari sujud mengucapkan Allahu Akbar Apa hukum takbir yang seperti ini Takbiratul intikal, bukan takbiratul Ihram. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah ini Sebagian ulama, mayoritas ulama berpendapat hukumnya mustahab, sunnah Takbiratul intikal, selain dari takbiratul Ihram, hukumnya sunnah Itu pendapat mayoritas ulama Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib Ini madhabnya Imam Ahmad Dan masyhur dari beliau Berdasarkan dalam sebuah hadis Ra'aitun Nabiya s.a.w Yukabbiru fi kulli raf'in Wa khafdin wa qiyamin wa ku'uddin Aku melihat Rasulullah ber uh, Bertakbir Setiap kali beliau bangkit, setiap kali beliau merunduk atau naam, Setiap kali beliau berdiri, setiap kali beliau duduk Ini menunjukkan Allah wa'alamuswab eh, Hukumnya yang benar adalah wajib Kemudian ayat ikhat al-kiram rahimani wa rahimakumullah Poin yang selanjutnya Yang keenam Raful yadaini yaitu mengangkat kedua tangan yaitu mengangkat kedua tangan Raful yadaini fi takbiratul ihram wa takbiratul rukuk wa takbiratul qiyam minar rukuk mustahabun inda aktari ahli ilm Mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan Ketika hendak ruku, mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku, hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku, hukumnya sunnah menurut kebanyakan para ulama menurut kebanyakan para ulama. Ayatul karom rahimani wa rahimakumullah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis di antaranya Anna Malik bin Huairis bahwasanya Malik bin Ibnu Al-Huairis ila salla qabra Apabila dia salat, beliau kaf beliau bertakbir, semarop ayadehi. Kemudian mengangkat kedua tangannya, wa ida aroda anyarka arop ayadehi. Dan apabila beliau hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya, wa ida ropa rok sahuminar ruku. Dan apabila beliau hendak bangkit dari ruku, rop ayadehi. Beliau mengangkat kedua tangannya, wa hadsa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yafaalu akadha dan beliau memberitahu menyampaikan bahwasanya Rasulullah melakukan hal ini yaitu Malik bin Huwaif apabila salat dia kubara bertakbir dan mengangkat kedua tangannya berarti takbiratul ihram diangkat Allahu akbar wa idaa arada an yarkaarafa yadayhi dan apabila hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Ruku diangkat kedua tangannya. Dan apabila bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menyampaikan bahwasannya Rasulullah s.a.w. melakukan hal ini. Ngaam. Itu ayyulikhuat al-qiram rahimani wa rahimukumullah. Kemudian... Apa hukum mengangkat tangan ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud? Apa mengangkat tangan ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud? Aiyolahil kiram rahimani warahimakumullah. Mengangkat tangan ketika mau sujud. Dan bangkit dari sujud, Mayoritas ulama berpendapat tidak disariatkan. Ketika seseorang berdiri mau sujud mengangkat tangan, Atau dari sujud mau bangkit, Mengangkat tangan tidak disariatkan. Menurut pendapat mayoritas ulama. Mereka berdalil karena ketidakadaan hadis yang sahih. I dari Rasulullah SAW tentang hal tersebut jadi tidak diangkat. Bahaalahu taala alamiswab. Poin yang ketujuh wada aliyum na aliyus rok meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Mayoritas ulama berpendapat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam solat. Hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam royaat Imam Muslim, Wa'il bin Hijr melihat Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu Taala Akbar. Itu terkait dengan uh, tata cara solat yang poin ke delapan, poin yang ketujuh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri cukup insyaAllah uh, sudah mau menjelang duhur semoga anda, apa yang anda sampaikan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahumma abihamdika syadu ala ilaha ila antastagfiru kawatu